Selamat siang Ibu Eli Selamat siang Pak s m i t r u jaya ya Bu Silahkan silakan, komentar,、eh, komentarnya gini, Bu. Ini suku buka pasti akan turun Jadi、mm -hmm. uh, pengusaha n gak g usah khawatir Iklim kondisi ekonomi kita kan Udah mulai k o n d u、uh, s i f Keliatannya h suku buka itu bisa turun Nah jangan terlalu Ini p u s ke ini Pasti dia turun Bu Gak mungkin、uh, lama di atas Pasti dia ada turun n ya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 Ini, Bu, kalau untuk menekani n f l a s i sih banyak jalan menuju Roma sebetulnya. Cuman pemerintah kita kayak kebingungan apa yang dikerjain gitu ya. Infrastruktur itu kalau diperbaiki itu udah menekani n f l a s i juga itu otomatis kan kayak a n g k u t jadi lancar, jadi cepat, otomatis harapan jadi turun. Barang-barang barang yang ada di pedesaan itu nggak bisa diangut ke k o t a m u Kalau di pedesaan murah, kalau di kota mahal. Itu apa jalannya ini, yaitu termasuk k a r e n a infrastruktur, a m a pendidikan masyarakat kita, yang di p e d e s a a n masih kurang lah, masih kurang dalam b i a n g ekonomi, itu perlu dibina. Pemerintah juga kan nggak bina. Jadi faktor manusianya yang paling penting itu, kalau man, negara kepenmanusianya itu dibina dulu. Makasih. Makasih Pak z a i n a l Selamat siang Pak Jimmy. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak. Ini... e、uh, パンワニャー、パラロウワニャーやん、パンマンピンカンコ、パンパンパンピるカンビリさんビリ。やで、パラカラカンピンタラ、や、ピンタメガラエト、ピガアガ、マカヤブギト。パカピンアンピックパンマリンタバロウ、ギャラカン、キタメガラカン、メンプリカワンアピアン、パラダイ、サルエバ。 どのぐらの時間かかるかわわいいかわいいかわいいいいかわいいかわいいかわいいかわい Harus pasti dua jempol t e r a d a p usaha Indonesia ini. Ida yang m a kasih. Selamat pagi, Pak Sudibyo. Selamat pagi Bu Mary. Silakan. Jawabnya begini. Ini karena terjadi salah satu diantaranya karena impor lebih besar daripada ekspor Bu. Jadi pendapatan pemerintah dibandingkan dengan pengeluaran pemerintah lebih benar -benar besar d a r pengeluarannya gitu aja. Besar apa sak dari tiang? Salah satu diantaranya. Kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah yang konyol. Kemudian masalah lagi adalah bahwa Pemerintah itu tidak melakukan penghematan, malahan justru pemborosan t e r l a l partai-partai politik dengan oknum-oknumnya pegawai pemerintah yang korup dan sebagainya itu Sehingga p e n e g a k a n hukum juga lemah, sehingga akhirnya seperti itu Memang pengusaha itu pemikirannya ideal, 4%, 5%, 3% Tapi itu tidak bisa dilakukan di negara berkembang seperti Indonesia, Vietnam, Iran di mana mata uangnya melejit tinggi kursnya terhadap dolar Amerika sampai puluhan ribu gitulah makanya tolong、uh, dari pihak BI sendiri juga harus menghitung berapa tepatnya yang baik tuh contohnya jadi tidak terlalu memberatkan pengusaha dan tidak memberatkan pemerintah gitu makasih terima, terima kasih kembali Pak Abdul selamat pagi ya pagi silakan フラッシュとカナカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカ何カラカラカラもラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカ i カラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカカカカカカラカラカラ Kalau di kita,、uh, mereka ambil keuntungan dari antara deposito dan apa, dan apa pinjaman itu sampai ke 18 persen, itu kan terlalu besar. Makanya,、ah. suku bunga itu tinggi, suku bunga s e n j a t a a a d i bank itu terlalu boros. t g itu, Ya, Wah, terima kasih, m a k Abdullah. Pak h Arko, selamat pagi.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 なぜかとランニングや、ディーダーボールディーダーさん、ありがとうございます。 Uh, kalau saya lihat ini bukan hanya satu d i a p a n g teman saja ya, yang harus diterapin, ini i banyak berkepentingan, siapang p e r d a g a n g a n p e n e u i r i a n p a j a k dan lain-lain dan t sama juga surat utang negara ya, ya siapa yang mau kalau misalkan surat utang negara itu yieldnya kecil, ya otomatis yang mereka harus bedakan, s a detakkan dia punya、uh, suku bunga, kemudian yieldnya itu ditaikin lagi, jadi sehingga menarik Ujung-ujungnya memang pemerintah itu kekurangan dana tuh, ngajak mereka melakukan hal itu. Dengan pajak juga tidak sesuai dengan hasil yang diberikan kepada masyarakat. Saya rasa kalau, kalau kontribusi pemerintah terhadap masyarakat yang sudah b e r pajak itu sudah beres, ya sedikit banyak ya pasti mempengaruhi t u Terima kasih banyak bu selamat pagi. Selamat pagi Pak d i d i Selamat siang Maleo. Siang bu. Ya. Ya. Ya. Uh, kalau saya sih bilang, sampaikan ke a k t e r si pengusaha, deposito itu dulu tahun 1 a persen per bulan, 3 bulan, 16 persen, 6 bulan, 20 persen. Untuk deposito satu, ta satu tahun 21 persen, t a b a n a s 12 persen, ini 7,5 persen, akun BI itu masih murah itu bilangin aja. Terima kasih. Terima kasih, Pak Leo. p a Gil, berselamat ya. Ya, a a salah itu h i t u n g n y a n g g itu. Jangan disamakan dengan bunga tabungan dan deposito Perhitungannya itu salah Ya saya rasa sabar aja ya Ini beban berat Kalau yang tahu mah ya bebannya berat sekali Jangan disamakan dengan bunga deposito itu kan ngaco sama sekali itu Ya nanti sabar lah sebentar lagi ya penggantian pemerintahan Makasih Terima kasih Pak Gilbert Selamat siang Pak Herman でもいい、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時あで、この時点で、この時点で、この時点で、この s 点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、 Jadi kalau kasih komentar itu tolong lah Jangan k s a l bunyi Itu pikirkan dulu lah Iya kan Dan saya cuma himbau itu Dari OJK Gimana itu Halo Baik Pak Herman terima kasih Pak Jimmy selamat siang Selamat siang Bu Silahkan komentar Anda Bisa komentar agak b e d i k i t Jadi yang lain itu s a h a j Ada komentar Siapa Saya menurut saya kalau mau bunga rendah, contohnya paling rendah ada Kepang, mungkin d u p e r c a y a banyak lagi ya. Dan kalau itu Indonesia, kalau bunga itu rendah, orang pada lari memutarkan uangnya ke emas,、eh, bukan ke emas, ke dolar. Karena saat s itu, a seperti i s sekarang, nggak lagi juga、nah, turun-nya turun tinggi ini, ya saya rasa salah satu k e g i a ya, n yang mau nggak mau, Kepang, mesti, mungkin, Nasa, saya rasa juga ini. Um, memang keadaannya n gak g gampang n Gampang g k u d a a h g m Masih dan lain Tapi juga Mesti hati-hati Kalau bunga bank diturunkan rendah Semua orang b e r s e k u l a s i Daripada saya dapat bunga kecil j i d i saya m u m a i n dolar Jadi saya rasa Mesti hati-hati Sampai anugerah Kecil Kalau a n u g i a h Atau rendah Juga daya Masih kecil juga hancur Jadi saya rasa Kita berkomentar juga Nah Ada cuma dua sisi Nah yang dibicarakan Untuk bagi orang kecil Atau orang besar Terima kasih 私はジミーパーの町でありませ Itu kan dari 5,75 naik, naik naik naik naik naik sampai tujuh setengah persen. Jadi karena pemerintahmu ini untuk mencapai empat persen jangka pendek nggak mungkin dah y n y a b a d o n a Karena pemerintahmu ini nggak bisa nyari duit, cari sumber daya alam yang diekspor itu kan bahan mentahnya nggak ada nilai tambahnya. coba kalau dari perikanan misalnya diciptakan pabrik-pabrik untuk ikan kaleng, kemudian dari coklat bisa diolah sendiri nilai tambahnya kan tinggi nah kalau pemerintah mampu mendapatkan nilai tambah dari sana, baru bisa, itu jangka pendek n gak mungkin, jadi ini masih apa SDM nya maupun, waduh banyak, baru ketang ya benar Pak s i l v e r tadi nunggu やらせ e もらってもらってもらってもらってもてもら s て m らってもらってもらってもらってもら m てもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらてもらってももらってもらっ a もらってもらってもららってもらっても i ってもらってもらってもらってもらっ パシスポイントは Karena biaya-biaya siumannya, ininya, itunya, biaya-biaya pajak masma, pajak barang ini, barang itu, itu yang menyebabkan pengusaha berat. Kalau s u n g g u bukan naik satu basis p o i n aja ya, wajar, tembang pun juga punya karyawan. a h dia gaji dari mana nanti. Begitu aja, b a k m a k s i h Baik, terima kasih, Pak a n d r e Selamat siang, Pak b i l l y Selamat siang. Baik, silakan Bapak Umbar、oh, ya. Iya, saya kira suku bunga kita itu nggak boleh turun terus i sampai 4 persen sih, paling turun 50, p o l i n maksimal 75 basis point kenapa? Karena dekat juga akan naikin suku bunga ini masalahnya dari kebijakan suku bunga nolnya itu dia akan n a n Nah otomat i s rupiah kita nggak stabil lagi s i sebenarnya t e r b a t a l a h sih. Cuman kemarin itu Pak Agus Marto ada ngomong mau naikin suku bunga, nah itu yang saya nggak bisa ngerti gitu loh, karena kita menguat lalu bagaimana、uh, balance trade kita juga bagus. riset foreign riset kita juga oke.、Okay. Nah, kenapa dia bisa m e n g u a c a n a k a n akan naik itu suku bunga? Nah, ini yang kadang-kadang ini. Halo, iya. Terima kasih Pak Billy, kami telah terima maksud anda. Selamat siang Pak s i l a n d r a Iya, selamat siang Bu. Silakan Pak.、Ah, komentar saya sih Bu ya. Kalau untuk bunga bi rate sampai 4% m n itu kayaknya susah Bu. s h u s u s aja itu ya karena infrastruktur, inflasi itu kan yang bikin tinggi bu ya inflasi kita n gak g bisa terjaga karena infrastruktur kita t u h masih b e l u mendukung m bu ya komunitas-komunitas dari daerah ke kota itu biaya transport a s itu masih tinggi, jadi inflasi itu kan hubungannya dengan, dengan apa, dengan suku bunga bu ya Jadi ya memang kalau dibilang empat persen, saya pikir untuk saat ini masih tidak bisa.、Yeah. Kecuali nanti pemerintah a n baru memperbaiki semua infrastruktur ini sehingga g a i t harga di pedesaan dan di kota itu tidak terlampau jauh bedanya tuh, Dari situ bisa mengendalikan harga secara global tuh, begitu.、Baik. Terima kasih Pak Firmanis. Oke,、okay, terima kasih. Ya,、yeah. selamat siang Pak Leo. Terima kasih yang bu. Silahkan. Ya, Indonesia mana pernah deflasi ya? Tahun berapa coba、e, kita juga mau tahu ya. Selain itu ya kita kan bukan Jepang gitu loh.、E, kalau, kalau zaman gubernur BI secara sabir sabirin itu kan bunga d e p o s itu pernah enam puluh persen. Bunga itu aja kita udah ribut gitu. Aneh juga, ajaib juga. Terima k a i